Satu tumpang yang diminta dari panjeningan yang punya gawe yang menggugati satu tumpang adalah egois ya Pasti asik dan pasti indah bila kita hidup bersama New Ardesha Terima kasih.